Mari kita lanjutkan. Semoga Allah Jalla wa memberi pahala yang besar kepada antum dan menjadikan kesabaran antum ini sebagai kebaikan yang memasukkan antum ke dalam surga. Amin. Nah. Akhwani fid din, Tadi telah kita sebutkan bahwa di antara adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memuliakan hadisnya, ya, dengan memasuki majelis hadis dalam keadaan bersuci, kemudian tidaklah mendengarkan hadis kecuali dalam keadaan diam tenang memperhatikannya, ya. kemudian Demikian pula, yang sangat penting dalam beradab kepada Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengamalkannya, menghafalnya, apabila bisa kemudian mengamalkannya. Adab yang tadi, misalnya mendengarkan Hadis dengan diam tenang menyampaikannya dalam keadaan suci. Adab-adab ya. yang seperti ini. Kalau tidak disertai dengan pengamalan kepada hadis yang gak ada gunanya, okay. maka mengamalkan hadis adalah termasuk bukti cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oib. Kemudian tadi telah kita sebutkan bahwa diantara bukti kita adalah mengutamakan Nabi satu, yang kedua beradab kepada Nabi. Yang ketiga adalah membenarkan segala berita yang disampaikan oleh beliau. Tasdihuhuhu fima ya akhbar. Apa saja yang diberitakan oleh Nabi Wasallam, Mau itu perkara yang bisa dicerna oleh akal kita atau tidak bisa dicerna. Maka kita harus membenarkan Nabi. Apapun. Tapi dengan satu syarat. Bahwa pemberitaan dari Nabi itu sumbernya dari hadis yang sahih. Kalau tidak dari hadis yang sahih ya tidak perlu kita benarkan karena asalnya tidak bisa dibuktikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ada sebagian riwayat bahkan banyak ya riwayat-riwayat palsu yang ceritanya itu aneh-aneh Tidak masuk di akal. Tapi karena hadisnya palsu kita tidak perlu beriman kepadanya. Ada sebagian riwayat seperti misalnya disebutkan. Ya Allah itu menciptakan kuda, kemudian kuda itu berlari, kemudian kuda itu berkeringat, dan setiap butir keringatnya berkuliskanlah ilahat berubah. Tapi hadisnya palsu. Nah, kalau hadisnya palsu ya buang aja. Ya itu bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi sudah mengancam. Man kazaba alayya muta'amidan fal yatabawa mak'adahu minan nar. Ya. barang siapa yang menyengaja dusta atas namaku, maka silakan dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Ya, boleh dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling banyak menjadi sumber hadis palsu di antaranya orang-orang Syiah Rafidhah. Ya mereka adalah sumber hadis palsu. Setiap mereka menginginkan sesuatu, mereka buat hadisnya, mereka buat sanatnya. Nah. Termasuk sumber hadis palsu itu banyak di kalangan kaum muslimin tersebar luas. Di antaranya adalah karena bukan cerita di masa lampau diistilahkan dengan al-qashas. Bukan cerita Ya, dulu biasa di masjid-masjid itu ada tukang cerita Dia berdiri setelah sholat ya, Kemudian dia bentangkan imamahnya Lalu dia bercerita Dia datangkan riwayat-riwayat yang aneh-aneh Yang isinya itu menakjubkan Gunanya apa? Untuk menarik perhatian orang Nanti kalau pendengarnya banyak Mereka kagum dengan ceritanya Mereka suka dengan ceritanya Ya sudah, selesai dia cerita Itu ada imamah, silahkan isi itu bagi isi dengan apa kemauan ya nanti ada yang sedekah sias sedekah sias selesai diawas sudah lumayan dia mencari makan dengan itu akhirnya tersebar luas hadis hadis palsu riwayat-riwayat lemah karena mereka-mereka ini tadi. Nah jadi intinya kita membenarkan segala berita yang datang dari Nabi saw selama hadisnya sahih Ya, karena Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha an-najm ayat yang ketiga dan keempat. Tidaklah beliau berbicara dengan hawa nafsunya melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah. Kemudian di antara bukti cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam ittiba'uhu wa tha'atuhu wal ihtida'u bi hadis yang mengikuti beliau Mentaati beliau Dan menapaki jalan petunjuk beliau Sallallahu anaihi wasallam Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 Ini adalah ayat yang Sangat populer diantara kita Allah Jalla wa'ala berfirman La tatkana lakum fi rasulillah Uswatun hasanah Telah ada bagi kalian Pada diri Rasulullah Sallallahu anaihi wasallam Taulah dan yang baik bagi siapa yang berharap bertemu dengan Allah, dimanakah yerjudullah wal yom al aakhir, wazkarullaha ketiara, dia berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Nah, contohkan nabi saw. Ya, apa saja yang dilakukan oleh nabi, kita berupaya untuk mencontoh. Masih banyak sekali sunnah-sunnah nabi yang kita tidak tahu. Ya, enggak usahkan yang mustahabbah, mustahabbah. Yang sunnah-sunnah Bahkan yang pokok Dan fundamental di dalam agama kita Masih banyak ajaran Nabi yang kita tidak tahu Ya enggak? Ya, makanya kita harus belajar Kalau kita memang mencintai Nabi harus belajar Akidah Nabi itu gimana? Ya supaya kita enggak Enggak sesat Supaya akidah kita seperti akidah Rasulullah Rasulullah, Rasulullah. Rasulullah. Ya. Sekarang ini banyak orang yang kagum Ya kemudian e, merasa apa namanya sangat simpati kepada sebagian jamaah ya jamaah kajian begitu ketika mereka mengamalkan sunnah-sunnah Nabi saw yang sifatnya fi'liyah. ya Katanya karena cinta Rasul Masya Allah mereka itu wah, luar biasa Sunnah Rasulnya kelihatan banget Ya maksudnya itu tadi Yang sifatnya fi'liya Kemudian Akhlak, adab Bukannya itu tidak bagus, sangat bagus Tapi ingat Itu Adalah perkara yang menjadi Kesempurnaan dari ajaran Nabi Namun bukan itu Pokoknya Inti dari ajaran Nabi apa? Apa Inti ajarannya tauhid. Setiap nabi dan rasul inti ajarannya adalah tauhid. Allah menyatakan di dalam Al Quran, Walapetba'afna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajdani bittauhid. Dan kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa inti ajarannya? Beribadalah kalian kepada Allah. Jauhi Tauhud. Tauhud adalah segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Ditaati dari selain Allah. Disintai dari selain Allah. Ya. Jadi apalah gunanya. Seorang sangat meniru Nabi. Dari sisi akhlaknya, adabnya, omongannya Masya Allah. Ya, tutur katanya Masya Allah. Pergaulannya Masya Allah. Sopan santunnya Masya Allah. Pakaiannya nyunah banget tapi dari sisi akidahnya bobrok. Itu artinya nol. Karena perkara akidah itu jauh lebih penting sebab kalau kita salah dalam perkara akidah, menyimpang dari akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang akibatnya sangat fatal, menjatuhkan kita ke dalam kemurtadan, ada pula yang menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan. Jadi yang paling penting di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbaiki akidah kita. Kita harus belajar bagaimana akidah Nabi, tauhid yang, yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu dahulu. Kalau ada sedikit saja sahabatnya yang melanggar dalam perkara tauhid, langsung ditegur. Karena kasih sayang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ya. Ada orang yang mengatakan di hadapan beliau, masya Allah wasih. Ya, di hadapan Nabi dia menyatakan Allah berkehendak dan engkau berkehendak ya Rasulullah. Kata Nabi, ajal taniilillahi niddan. Apakah kau mau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Kul <masya> Allah wahdah. Katakan hanya Allah saja yang berkandang. Ya. Ditegur langsung oleh Nabi SAW. Ya. Sampai ketika beliau akan meninggal sekalipun. Dalam keadaan beliau sudah sakit parah. Beliau pingsan berulang-ulang kali. Ya. Beliau ketika beliau sadar. Yang beliau ingatkan adalah perkara Tauhid. Kata beliau. La'anallahu al-Yahuda wal-Nasara. Ittahadu kubura anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Ala falatat takhidu qabri masjidah. Maka jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai masjid. Sebagai tempat peribadatan. Dalam riwayat lain beliau menyatakan. Ala wala tattahidu qabri wasananya'bad Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Diingatkan oleh beliau Anihussalatu wassalam intinya tuh ini. Pertama perbaiki akidah kita. Kalau kita cinta nabi, akidah kita harus selaras dengan akidah nabi. Tauhid kita harus seperti seperti tauhidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu untuk kita menyempurnakan Sebagai tuntutan akidah kita seperti akidah Nabi, tauhid kita seperti tauhid Nabi, kita melaksanakan apa saja yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala bidang akhlaknya, muamalahnya, adabnya, ya suluknya, perangainya, ya pergaulannya. Ini mengikuti belakang, ya. menjadi konsekuensi dari akidah dan tauhid yang benar yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Anhi Wasallam. Nah sehingga qul fi dzil ruhimani kita mencintai nabi itu harus sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya walaupun itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Akimu ka fi sampai mereka mau menjadikan engkau sebagai pemutus hukum di antara ayya kunalahumul khiyaratu min amrihim. Mereka masih punya pilihan lain dalam perkara itu. Wa mayyak sil lahawarosulahu fakatdallahu lalamubina. Barangsiapa yang berhakal kepada Allah dan Rasulnya, dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ia, ya, apapun juga, kalau Allah dan Rasulnya yang sudah memutuskan, kalau sesama anak. Allah Taala. Nah, misalnya dalam masalah waris. Ya, bagian anak wanita itu setengah bagian ya bahwa itu mendiskreditkan wanita ini berarti kita tidak cinta kepada Nabi Shallallahu Ansalam karena ajarannya beliau seperti itu ya Al quran yang turun kepada beliau seperti itu menjadikan dalam hak waris bagian anak wanita setengah dari bagian anak laki-laki ya -laki. sudah walaupun kita sangat mencintai dia tidak boleh dibikin binnya itu kepada bapak tempatnya Ya. kepada wanita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan demikian dalam hal-hal yang lainnya banyak sekali ya. walaupun kita tidak uh, sesuai dengan hawa nafsu kita kita harus mengkedepankannya Nah. Baik, demikian pula termasuk bukti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membela beliau. Ya, membela beliau. Nah, dan ini telah dilakukan oleh para sahabat beliau, oleh Zaid bin Rafinah tadi, mereka bahkan tidak ingin ada sebuah duri yang menusuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini adalah bukti cinta mereka. Nah, disebutkan oleh Tais bin Abi Hazim. Ketumpu pada hari perang Uhud karena melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. setelah meninggalnya Nabi Anihi Sallallahu Wasallam, apa yang kita bela dari Nabi? Sunnahnya. Kita harus membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membela dari orang-orang yang melecehkannya. Nah, oleh karena itu kita harus belajar manusia. Nah, apalagi melecehkan sunnah Nabi Anihi Sallallahu Wasallam itu adalah kekufuran kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, saw. Ya. Soalnya ada yang mengatakan profesor, doktor mengatakan bahwa orang yang melihara jembat itu goblok. Terus kita bela sunnah Nabi, ya? Siapa bilang goblok? Kamu yang goblok. <guluh> ya sunnah Nabi kok dibilang goblok. Ya. Nah, Allahumma Nah yang seperti ini banyak ya, Para orientalis Para ya, Orang-orang zindik Yang Kelahiriannya pura-pura Menampakkan Islam Tapi batinnya Menyembunyikan kekafiran kepada Allah Azza Sehingga Muncul dari lisannya itu Ucapan-ucapan kekafiran Walinya adubillah Nah Menghinakan sunnah Nabi Anjman salatul salam. Baik. Apakah setiap orang yang menghinakan sunnah Nabi kafir? Tergantung kondisinya. Ada sebagian orang memusuhi sunnah Nabi, tapi karena dia tidak tahu kalau itu sunnah. Nah, orang yang seperti ini tidak dinyatakan kafir. Kecuali kalau dalam keadaan Dia diberitahu, ditegakkan atasnya Peja nah, Setelah dia tahu bahwa itu sunnah nabi tetap Dia katakan dan dia melecehkan Sunnah nabi aneh surat wassalam Maka dia katakan Sebab sebagian orang misalnya ngejek ya Apa itu perempuan Cahjaran kayak gitu, kayak kura-kura ninja Saja nah, Kalau dia gak tahu bahwa itu Dari syariat, itu dari sunnah nabi Gak bisa dikatakan Kafir ngapain itu celananya cingkrang-cingkrang kayak kebanjiran aja nah, kalau dia gak tau tapi orang yang tahu kalau itu dari sunnah nabi maka hukum yang bisa membela sunnah nabi aneh salatu wassalam itu tentunya yang paling utama adalah para ulama berikutnya adalah para penuntut ilmu dan ini diantara kemuliaan para pejuang sunnah nabi ya. ya, supaya kita bisa membela sunnah rasulullah Sholat dan Sehingga ketika ada orang yang mengejek sunnah Nabi, kemudian dibuat olok-olok, mereka tersenyum, tertawa, terbahak-bahak. Ya, karena kita nggak tahu, kita juga ikut tertawa. Oh iya ya, lucu ya. Karena kita nggak tahu. Padahal itu sunnah Nabi yang diejeknya. Maka harus belajar. Kalau kita cinta kepada Nabi, kita belajar. Ya, kita tegakkan sunnah itu. Kemudian kita adalah menyebarkan sunnahnya ya menyebarkan sunnahnya dan menghidupkannya kita ajari orang-orang yang tidak tahu sunnah ajak mereka supaya mengenal sunnah nabi makanya kata nabi balli huwa anni walau ayat. sampaikan dari walaupun satu ayat banyak sekali orang-orang yang belum kenal sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam ajak mereka ngaji ajak mereka kenal sunnah Ya dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, sedapat mungkin sunnah yang kita tahu kita nampung orang banyak. Ya, kalau megah-megah ya Di antaranya kekurangannya itu tadi, kan. nggak bisa sholat pakai sendal. Nah kalau masjidnya dari pasir aja ini pasir besar, ya dari pasir aja bisa sholat pakai sendal gitu. Cuma nama aneh ya itu lah ya untuk masyarakat kita mungkin aneh dianggap wah oh, ini ajaran sesat ini ya ajaran sesat mana Kiai yang ngajarin gitu <gifat> Padahal kalau kita bongkar kita kira sunnah banyak sekali dalilnya sholat itu pakai sendal dan Nabi memerintahkan sholatlah pakai sendal dan selisih orang-orang ahli kita ya di tempat guru kami asyik mukbil orang sholat pakai sendal dari terus dari enggak dari pasir ada karpetnya ada di ya. bersih ya kebetulan di sana kan memang jarang musim hujan <guluh> padang pasir ya nah nah kalau contohnya banyak ya Sunnah-sunnah yang dilupakan oleh orang kemudian kita amalkan kalau di suatu tempat kita lihat lho kok enggak ada orang yang eh apa harapan ini termasuk cinta kita kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Banyaklah kalau kita bongkar misalnya setiap akan sholat bersiwat. Kebetulan saya tidak ada buat siwat ini. Ada yang buat siwat? Ya termasuk sunnah. Ya setiap akan sholat bersiwat. Kemudian orang, orang lain pada beli siwat. Ya setiap mau sholat siwat. Kenapa? Karena lihat kita melakukannya. Ya jika ditanya kenapa? Kok setiap mau sholat siwat? Karena ya, ini sunnah Nabi. Setiap orang yang mengamalkan kita mendapatkan pahalanya. Karena kata Nabi man. Sunnah Islam yang sunnah yang khasana, Allahu wa ajaru man hamilah bia, sayangkusumu min ujuriin shi'ah. Orang yang mencontohkan di dalam Islam itu sebuah sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Nah ini bukti kita mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mencintai Rasul itu bukan hanya sekedar mencintai sesuatu yang sifatnya atribut, simbol. Bukan hanya sekedar itu. Tapi yang lebih penting tadi telah kita sebutkan adalah akidahnya. Tauhidnya. Ajarannya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, menerima keputusannya, membenarkan beritanya, beradab kepadanya. Terhadap sunnahnya, terhadap hadisnya. Nah, Kalau hanya sekedar mencintai Rasul, ya, nadakan Isra' Mi'rod. Kemudian, ya seperti sekarang ini misalnya Maulijan. Katanya supaya kita ini cinta Rasul. Ya, tidak hanya sekedar itu. Ya, apalah artinya kita mengenang lahirnya Nabi tapi ajarannya tidak pernah kita lakukan. Bahkan kita tidak tahu apa saja ajarannya. Apa artinya? Ya, yang lebih penting Memaknai Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bagaimana kelahiran Nabi itu menjadi barokah dalam hidup kita. Kapan kelahiran Nabi itu menjadi barokah? Ketika beliau lahir di muka bumi ini, kemudian beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul membawa ajaran yang mulia yang menyelamatkan manusia dari api neraka Allah ke dalam surga Allah. Atau ya. dalam bahasa kitanya, setelah gelap terbitlah terang, terang. <laughs> kan istilahnya itu, ya bahasa Alquran-nya, yuk Allah waliluladina amanu yukrijuhum minazdulumat ilamu, ya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kebut kegelapan menuju, ke itu yang paling penting, ya walaupun kita nggak mau lidan, tapi kalau kita setiap harinya Mengikuti sunnah Nabi An Nisaalat Wasalam itu lebih dari sekadar hanya mau lidah. Nah, banyak sekarang ini kaum muslimin mau Ya, setelah mau lidah lali deh. Ya, itulah satu sunnah Nabi yang dia. Ya. Nabi itu di dalam kuburnya sana di alam barzakh nggak pernah hadir ke tempatmu. <tuh> Jangan mengada-ngada. Nah, tapi karena kaum muslimin banyak yang tidak mengerti akan sunnah, akan ajaran Nabi, sehingga ya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mereka melakukan hal-hal yang nggak ada gunanya, bahkan bertentangan dengan keyakinan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barakallahu fikum Baik, saya kira ini kita kita tambahkan satu poin lagi ini juga penting masalahnya, yaitu diantara bukti. Kita mencintai Nabi Salatu S.W. Ini poin yang terakhir insyaAllah. Eee. Adalah membela para sahabatnya. Membela para sahabatnya. Karena para sahabat itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi S.W. Kalau kita cinta kepada beliau, cintai orang yang beliau cinta. Eee. Dan beliau sangat mencintai para sahabatnya. Sehingga beliau menyatakan, La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku, wa wallabi nafsi biadi demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Wala nisfu muddi mudd wala nisfu muddi ahadikum. Kata beliau, "Kalau anfaqo ahadukum misla uhuddzil zahaban, ma balagha mudda ahadhim wala nisfa." Kata beliau, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian ini menginfakkan, mensedekahkan emas sebesar gunung Uhud, itu nilainya tidak akan mencapai kemuliaan setengah sodatoh satu mud diantara mereka sahabatku. Satu mud itu artinya seisi dua telapak tangan orang yang sedang bila dikumpulkan. Meskipun kita bersedekah satu masuhud, tidak akan mencapai kemuliaan nilai sedekah satu mud dari sahabatku. Ya, tidak boleh mencela sahabat Rasulullah memusuhi sahabat Rasulullah. Orang-orang yang membenci sahabat Rasulullah hukumnya adalah kafir, keluar dari Islam. Ya karena Allah menceritakan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang membenci para sahabat Rasulullah, kata Allah liyahi robihiul kufar. Agar Allah buat orang-orang kafir itu benci kepada orang-orang yang mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Jadi kuanifidin rohimani warahimakumullah, kita harus membela sahabatnya, menjaga kehormatan sahabatnya, tidak mencela sahabatnya ini bukti cinta kita. Kemudian yang terakhir dari yang terakhir, kok <tuk> <tuk> <tuk> terakhir terus, apa? <tuk> Adalah memuliakan dan menjaga kehormatan istri-istri beliau. Ya, karena sebahagian orang tidak memuliakan istri Nabi. Orang-orang Syiah itu ya, katanya saja mereka mencintai ahli ulubaid, tapi termasuk orang yang paling sangat mereka benci adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Aisyah radhiyallahu anha. rasa tapi enggak sampai haditsah dan ini, apa dalam dalam agama. Khaif ya kalau seperti yang dilakukan oleh para imam-imam tadi itu bentuk pemuliaan mereka terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun contoh dari sahabat ya telah kita sebutkan tadi ya di mana mereka sangat mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dalam bentuk kalau mau E, membaca hadis wudhu dulu tidak ada. Salam-salam mencintainya, mengagungkannya. <coughs> Kita sedang akan berhadapan dengan Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jangan apa namanya, jangan berpakaian asal-asalan saja atau dalam kondisi tidak bersuci. Boleh nggak, Ustad? Kalau misalnya saya ngaji, ya seperti tadi, saya pakai pakaian oblong, kemudian saya juga belum wudhu. Kalau cerita boleh ya boleh. Ya enggak ada yang larang. Cuma kamu enggak beradab. Itu saja masalahnya, tidak ber tidak beradab. Nah, lalu kaidahnya, apa kaidahnya tadi? Kaidah supaya mencintai Nabi enggak sampai sesat. Kaidahnya la ya. ghulu wala jafar, la Mencintai Nabi itu sesuai dengan batas ajaran beliau. Makanya harus belajar. Ya, apa saja batasan-batasan supaya kita bisa betul-betul mengikuti Nabi, mencintai Nabi. Kalau kita enggak belajar ya Sakhar Pidewe. Seperti banyak yang dilakukan oleh manusia itu. Min <impan> ilmi kad dunya. Wa min judi kad dunya wadurratuha. Dari kedermawanan mula. Wahai Nabi. Dunia ini ada. Dan juga madunya. Madunya itu maksudnya akhirat. Wa min <impan> ilmi kal. Wa min ilmi ka al uh, uh, Apa disebutkan? Wahmin elmi ka ilmu lawhi wal kalamy dan termasuk dari ilmu adalah segala takdir yang tertulis dalam lawhil mafud yang telah digoreskan oleh pena takdir itu bahagian dari ilmu nabi kata. Terus apa yang tersisa untuk Allah? Padahal tahukah nabi akan takdir? Enggak, tahu nabi enggak tahu perkara ghaib. Allah sudah sebutkan di dalam Al Quran. Ya. Allah perintahkan nabinya untuk mengatakan walaupun tuah lamul gaibah lastaktsaratu ya, minal khair di antara hal yang diperintahkan oleh Allah untuk diucapkan oleh nabinya katakan kalau aku mengetahui perkara ghaib aku akan memperbanyak kebaikan tapi nabi enggak tahu perkara ghaib karena semakin hulunya dia menyanjung nabi secara berlebihan buat selawat selawat yang mengandung syirik ini enggak boleh dalam rangka eh, mencintai nabi kemudian mengadakan acara-acara yang tidak pernah dicontohkan nabi Ya. apa pernah nabi ulang tahun memperingati Maulidan. Maulidan, Maulidan itu kan artinya ulang tahun. Ya enggak. Memperingati hari hari lahir. Kan sama dengan ulang tahun. Kata nabi. La tutruni kama ataratin isa bena Maria. Jangan kalian menyanjungku secara berlebihan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang nasrani kepada Nisa bin Maria. Wa inna maana Abdullahi warosuluh. Aku ini hanya hamba Allah dan Rasulnya jangan berlebihan. Nah, jadi kaidahnya tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang dari batas, kurang dari batas itu jangan sampai kita melecehkan, menghina mengabaikan. Ini perkara yang tidak diperbolehkan. Harus tengah-tengah, sesuai dengan ajarannya. Di mana Ustad ya belajar? Ya, yang simpelnya nggak ada yang simpel, ya. Karena banyak dari sunnah-sunnah. Anda tahu kitab-kitab hadis itu berapa tebalnya? Itu semua sunnah Nabi. <laughs> ada yang 50 jilid, ada yang sekian jilid. Satu sahabat aja seperti Abu Hurairah, 5.000 hadis, Belum sahabat yang lainnya. Banyak sunnah Nabi SAW. Tentang syafaatnya, apa? Tentang syafaat yang Maksudnya? Tentang syafaat yang di... Mana? Jadi nanti-nantikan besok kiamat. Abu Hurairah adalah orang yang paling antusias terhadap hal ini. Ya, sehingga ketika Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, man asalina si bisyafaat di kaiyom al -qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia untuk mendapatkan syafaatmu di hari kiamat kelak? Kata Nabi, aku sudah tahu wahai. Maka kata Nabi. As'abun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat kelak mangqala la ilaha illallah qalisan min qalbi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan murni dari hatinya tanpa syirik orang yang menegakkan tauhid nah mereka-mereka yang berselawat kepada nabi dengan selawat yang syirik yang mengabungkan Nabi dengan acara-acara perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi, ya, apalagi yang jatuh ke dalam perbuatan syirik, kita khawatir, ya, bahkan bisa dipastikan kalau mereka jatuh ke dalam perbuatan syirik besar, tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau dapat syafaat, Yasunegah menegakkan tauhid, mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkannya, mengamalkan kandungannya dari tauhid itu orang yang akan mendapatkan syafaat. Nah, syafaat nabi itu macam-macam. Ada syafaat al kubroh yang khusus untuk nabi. Ada syafaat yang menyelamatkan dari api neraka. Ada syafaat nabi yang berupa nabi adalah orang yang pertama yang membuka pintu surga. Kita ini umat belakangan. Tapi kita adalah orang yang pertama akan masuk surga dan nabi yang pertama membuka pintu surga itu adalah nabi kita Muhammad, salallahu alaihi wasallam. Dan ada pula syafaat beliau bagi paman beliau yang keringan karena Arabnya. Nama Ahmad, Muhammad yang dikenal yang paling dikenal adalah Ahmad. Ada Mustafa. Nah itu adalah gelar-gelar bagi beliau, salallahu alaihi wasallam. Ada juga punya beliau seperti Abul Yai di Jawa Timur. bagaimana Ustaz? Ya itu tadi. kalau Ya. Kalau memang benar Jawa Timur, bagaimana Ustaz? Ya, antum jawab sendirilah. Antum sudah tahu. Benar enggak ini? Ya. Nah, ini bukti bahwa masih banyak di tengah-tengah umat Islam ini orang yang tidak tahu bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cintanya membabi buta atau memang dia tidak mencintai Nabi. Ya, mana mungkin orang yang mencintai Nabi kemudian menyebutkan selawatnya dengan lagu natal. Atau dengan lagu untuk natal. Oh, Ustaz. Tapi Ustaz ini kiyai dosa. Dan terus mau gimana? <laughs> Tingkatannya tingkatan hak hakikat nah, Ustaz. <laughs> ya, ya, sembuh urusan dia. <laughs> yang jelas tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah itu Ustaz, mereka berdalil dengan Nabi Khadir yang tidak mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita katakan itu bukan dalil karena syariat Nabi kita adalah syariat terakhir yang seluruh umat harus tunduk kepada syariat nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi so, wasallam. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lain kita cukupkan dulu wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.